Halo hai, apa kabar? Ada saya lagi sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Apa kabar kamu semua? Semoga Kamu dalam keadaan yang baik ya Karena kita masih di bulan Januari By the way, di bulan yang baru Di tahun 2017 ini Saya harapkan kamu masih semangat Semangat untuk merealisasikan Mencapai apa yang kamu impikan Dengan cara yang saya ajarkan Di video terakhir kemarin ya Betul, di video terakhir kemarin Kamu sudah saya ajarkan bagaimana cara saya Untuk mencapai tujuan di setiap tahun Dan alhamdulillah ya Banyak yang sudah mulai praktek dan bahagia Bahkan walaupun baru sebentar banyak juga yang sudah mendapatkan hasil yang maksimal Nah saya ucapkan selamat bagi kamu yang sudah praktek dan bagi kamu yang mungkin belum mau praktek Kita udah tahun baru nih, udah tahun 2017 Kapan lagi kamu mau praktek selain di tahun yang baru ini ya Jadi di video ini nanti kamu akan saya ajarkan untuk praktek mengenai suatu hal yang sangat penting Yang berhubungan dengan perubahan diri Nah, tanpa basa-basi, kali ini saya akan langsung memberikan kamu kembali inspirasi nih. Inspirasi mengenai sebuah hal yang sangat sering ditanyakan belakangan ini oleh para sahabat pagar kehidupan. Hal apa itu, Mas Bro? Hal itu adalah hal yang berhubungan dengan jati diri. Betul, jati diri diri. Kebanyakan orang mengakui bahwa diri mereka sudah mencapai kemapanan. Bahkan kamu mungkin yang sedang berusaha mencapai kemapanan, kamu merasa bahwa diri kamu adalah diri yang paling hebat. Tapi kalau saya mengajukan satu pertanyaan kepada kamu, bisa enggak kamu menjawab dengan lantang pertanyaan saya? Pertanyaan apa gitu Mas Bro? Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan saya adalah siapa sih kamu? Benar, siapa sih kamu? Iya, kamu, kamu yang mendengarkan dan nonton video saya Siapa sih kamu? Kalau sekarang saya ada di sebelah kamu Dan saya bertanya kepada kamu Siapa sih kamu? Kira-kira apa yang akan kamu keluarkan dari mulut Sebagai jawaban kamu kepada saya Kebanyakan orang Mereka akan menyebutkan Oh, kenalin, nama gue adalah si A Padahal, yang saya maksud Kamu itu siapa? Benar, saya enggak menanyakan kamu itu namanya siapa, saya bertanya kamu itu siapa. Oh kenalin Mas Bro, gua namanya Budi, gua adalah mahasiswa. Oh kenalin nama gua Teddy, gua adalah pengusaha. Bukan, saya tidak menanyakan pekerjaan kamu, saya tidak menanyakan jabatan kamu. Saya bertanya kamu itu siapa. Nah, kalau saya bertanya sampai sini kamu mungkin mulai garu-garu kepala. Ini orang maksudnya apa sih? Gue udah baik-baik jawab nama gue Gue udah baik-baik jawab pekerjaan gue Masih aja salah Mau lu apa sih? Tenang, jangan emosi dulu Maksud saya adalah Siapa sih kamu? Iya, kamu yang ada di dalam diri kamu Kalau kamu sebutkan tadi Itu adalah nama dan pekerjaan yang ada di luar diri kamu Yang saya tanya Apa sih yang ada di dalam jiwa kamu? Bener, yang saya tanyakan itu apa yang ada di dalam jiwa kamu Bukan apa yang ada di luar daging kamu Sudah mulai jelas ya? Nah, kamu percaya atau enggak teman-teman? Inilah penyebab kesalahan terbesar manusia modern saat ini Manusia modern saat ini mereka kerap kali mengabaikan pencarian jati diri Padahal, padahal Pencarian jati diri ini teramat sangat penting Karena kalau kamu mengerti siapa kamu berdasarkan jati diri kamu Kamu akan memiliki hidup yang sesuai apa yang kamu mau Menarik bukan? Nah sekarang, tanpa basa basi kita akan langsung praktek Kita akan langsung praktek Tapi kali ini kamu tidak perlu menyiapkan apa-apa Saya akan bertanya jawab sama kamu Kamu tinggal menjawabnya dalam hati ya Dengan jawaban yang sebenar-benarnya Oke, okay, siap ya Oke okay. Yang pertama Sekarang saya akan menyuruh kamu melihat baju yang kamu pakai saat ini Sekarang sambil kamu menonton video saya atau mendengarkan suara saya Saya minta tolong kamu lihat baju yang kamu pakai saat ini Lihat baju kamu Betul, sekarang saya minta kamu lihat baju yang sedang kamu pakai saat ini Lihat dan pegang baju kamu Nah sekarang sambil kamu memegang baju yang kamu pakai, saya tanya dulu sama kamu. Apakah baju yang kamu pakai saat ini adalah baju yang benar-benar mencerminkan diri kamu? Atau jangan-jangan baju yang kamu pakai saat ini adalah baju yang kamu pakai hanya karena ikut-ikutan karena kamu takut tidak dihargai orang lain? Oh tenang aja mas bro, gua kalau pakai baju itu gue banget. Oke okay, bagus, itu belum selesai. Pertanyaan berikutnya, sekarang saya minta tolong kamu ambil handphone kamu, kamu lihat foto ketika kamu selfie, ya, setiap orang baik laki baik pun perempuan pasti pernah selfie lah, ya, kamu lihat foto selfie kamu di handphone kamu, kamu lihat, sekarang ambil handphone, kamu lihat foto selfie kamu, kamu pandangi foto itu baik-baik, sekarang saya tanya lagi sama kamu, Apakah senyuman yang kamu keluarkan pada foto selfie kamu ini nih adalah senyuman yang benar-benar elu banget? Gaya yang benar-benar elu banget? Atau jangan-jangan kamu gaya, kamu senyum di foto ini hanya karena untuk mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang ada di sosial media kamu? Coba ya, lihat foto selfie kamu. Senyuman kamu ini tulus, asli, atau palsu? Kalau senyuman kamu palsu, kalau senyuman kamu sengaja dibuat hanya untuk mendapatkan penghargaan orang lain, terutama di sosial media, selamat kamu adalah orang yang termasuk kehilangan jati diri. Nah sekarang saya punya fakta yang lucu nih, lucu. Kamu pernah lihat gak orang kalau foto bibirnya monyong-monyong? Coba sekarang kamu pikirin deh Orang kalau foto entah kenapa bibirnya monyong-monyong Monyong ke kiri, monyong ke kanan, dia manyun, dia memble Tujuannya apa? Supaya orang berkata Ih ganteng, ih cantik, gila manyun lu gaol banget Gila lu badannya keren, senyuman lu manis banget asli Betul gak? Padahal, kalau dia senyum sendiri secara natural tanpa mengharapkan apa-apa, belum tentu bibirnya manyun. Itu fakta. Betul apa enggak? Nah sekarang kalau kamu ketawa mendengarkan foto Mayun tadi, kamu jangan ketawa, bisa jadi kamu pernah kan, sekali aja selfie, menggunakan pose yang kira-kira bukan lu banget gitu Jujur, pernah kan? Nah, sama, saya juga pernah, tapi saya itu dulu, saya Khilaf dulu, akhirnya saya tobat Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah tobat menggunakan senyuman palsu? Hmm... Nah, kalau kamu tadi ketawa, sebenarnya ini belum selesai. Ada satu hal lagi yang mungkin saya harus tanyakan kepada kamu, walaupun kali ini enggak lucu-lucu amat sih. Pertanyaan saya berikutnya. Sekarang saya tanya sama kamu. Mohon maaf nih ya kalau ada yang tersinggung saya mohon maaf. Apakah karir yang kamu kerjakan saat ini? Bener, pekerjaan yang sedang kamu kerjakan saat ini saya tanya, apakah Pekerjaan yang kamu jalani saat ini sebagai karir Adalah pekerjaan yang murni diri kamu banget Atau jangan-jangan, mohon maaf Kamu takut untuk tidak dapat uang Akhirnya kamu bekerja dengan pekerjaan yang apa adanya aja Sehingga kamu membohongi diri sendiri Untuk mencintai pekerjaan kamu yang saat ini Padahal sebenarnya kamu gak suka dengan pekerjaan ini Waduh mas bro, tau aja Saya jadi gak enak nih Kebanyakan kalau saya tanya begini, orang itu akan bengong Sama kayak kamu, kamu pasti sekarang bengong Bengong kenapa? Karena kamu mulai sadar, iya juga sih Gue selama ini berkarir, bukan diri gue banget mas bro gua berkarir selama ini, ini cuma buat duit gue Supaya gue tuh bisa hidup, tapi ini bukan gue banget Gue jenuh sama pekerjaan gue Kalau memang itu jawaban kamu, saya punya satu pertanyaan terakhir yang harus kamu jawab sekarang juga. Pertanyaan terakhir saya sederhana. Untuk hidup kamu sendiri saat ini, apakah kehidupan yang kamu jalani saat ini adalah kehidupan yang sebagian besar merupakan pilihan kamu? Atau jangan-jangan sedihnya? Hidup kamu justru dipilih sama orang lain, alias kamu terpengaruh orang lain. Hmm. Iya sih Mas Bro, emang bener, hidup gua tuh dikontrol sama orang lain. Gua takut kalau gua enggak dihargai orang lain, enggak enak rasanya Mas Bro. Kalau kamu menganggap bahwa hidup kamu berharga, saya tanya lagi sama kamu. Kok kamu tega sih membiarkan diri kamu dikontrol orang lain? Kok kamu tega sih membiarkan diri kamu kehilangan jati diri dengan membiarkan diri kamu dikontrol dan dipengaruhi orang lain. Kok kamu tega? Bukannya gua tega, Mas Bro. Habis gua enggak ada pilihan lain. Ini cuman satu-satunya pilihan hidup gua. Bohong. Itu cuman alasan kamu saja. Itu bohong. Loh kok bohong? Iya, itu bohong. Kamu sebenarnya cuman takut kan? Karena kamu takut kamu membuat alasan. Alasan itu kamu pakai supaya orang lain bisa memaklumi pilihan kamu Contohnya kalau misalnya ada teman saya nih foto bibirnya manyun-manyun Secara normal foto bibir manyun itu salah Iya yeah, kan? Tapi ada banyak loh orang mengarang-arang alasan supaya mereka tidak kelihatan salah dengan berfotor bibir manyun Kalau ada teman saya saya tegur, woy, lu foto ngapain bibir manyun-manyun? Eh, teman saya malah bilang, emang kenapa ini modal? Modal apa? Modal buat tepat jodoh bro, wis... Modal jepet jodoh kok monyong-monyong Iya kan? Ada satu lagi nih soal pilihan karir yang tidak sesuai dengan hidup dia Saya tanya sama teman saya begini Kok lu pengen jadi pengusaha malah jadi karyawan bro? Tenang aja bro, jadi karyawan dulu ngumpulin pengalaman Nanti deh, kalau pengalamannya udah banyak baru jadi pengusaha bro Padahal dia udah 10 tahun lalu ngomong gitu sekarang masih jadi karyawan Itu fakta loh banyak orang membuat buat alasan hanya untuk membenarkan diri melindungi diri dari segala hal yang bersifat kenyataan bahwa lu memang penakut penakut untuk menuruti apa yang ada dalam jiwa kamu sendiri Nah oke okay, Mas Bro Gu gua nyerah Oke okay, gua salah di sini tapi gua sekarang pengen tahu dulu Mas Bro kira-kira pengertian dari jati diri itu apa sih dari tadi lu ngomongin jati diri tapi lu gak ngejelasin jati diri itu apa oke okay. jati diri itu pengertiannya sederhana teman-teman tolong dengarkan baik-baik ya jati diri itu adalah peran kamu dalam hidup ini bagi sesama saya ulangi sekali lagi jati diri adalah peran kamu dalam hidup ini bagi orang lain titik itu pengertian jati diri loh Mas Bro berarti hidup ini kayak sandiwara ya dimana setiap orang itu punya peran betul kalau kata lagunya God bless dunia ini panggung sandiwara itu betul cuman yang saya maksud sandiwara di sini bukan berarti kamu pakai topeng loh ya justru topeng yang kamu punya ini harus kamu lepas karena capek lagi pakai topeng bener nggak Bagi kamu yang selama ini hidup pakai topeng, saya tanya sama kamu, kamu capek gak sih hidup pakai topeng? Dimana kamu pengen enggak senyum, kamu terpaksa senyum. Dimana kamu sebenarnya enggak pengen monyong-monyong, kamu monyong-monyong. Dimana kamu enggak pengen jadi karyawan, enggak, dimana kamu enggak pengen ngejilat atasan, tapi kamu ngejilat atasan hanya demi jabatan. Capek gak sih? Kalau kamu capek, buka dong topeng kamu Temukan jati diri kamu Supaya kamu bisa punya peran bagi sesama kamu secara maksimal Nah oke okay, mas bro, gua ngerti gue harus buka topeng Gue gak boleh jadi orang yang pura-pura Hanya untuk memenuhi sebuah maksud gua capek pakai topeng Gue capek gak jadi diri gue sendiri mas bro Terus cara ngelepas topeng gua gimana nih nah sebelum itu saya akan ngasih tahu dulu kenapa sih kamu ngelepas topeng dalam hidup kamu itu penting jawabannya sederhana teman-teman ketika topeng kamu lepas dan kamu bisa menjadi diri sendiri kamu akan lebih bisa berperan bagi sesama kamu loh kok begitu? contohnya ya saya Saya, sahabat kamu Aryan Surya di pagar kehidupan, saya punya peran. Peran saya adalah dengan kecerdasan yang Tuhan berikan saya dalam berbicara, saya menolong kamu semua dan saya ingin mengeluarkan diri kamu semua dari masalah. Itu peran saya bagi sesama. Kemampuan berbicara saya gunakan untuk menolong kamu semua. Itu peran saya untuk kamu semua dan itu jati diri saya. Kalau saya tanya apa peran kamu bagi sesama, kebanyakan kamu pasti bingung. Dan kamu tahu kenapa kamu jadi bingung? Karena selama ini kamu cenderung menjadi orang lain yang memakai topeng. Itu jawabannya. Buka dulu topeng kamu, maka kamu akan mengetahui siapa sih kamu yang sebenarnya. Pertanyaannya, sudahkah kamu berani membuka topeng kamu saat ini? Hmm. Nah kalau memang kamu sekarang masih bingung bagaimana cara membuka topeng kamu, gimana cara kamu menemukan jati diri kamu, yuk sekarang kita bareng-bareng praktek apa yang akan saya bagikan kepada kamu untuk menemukan jati diri secara perlahan, tapi pasti ya. Oke, saat ini saya minta kamu duduk santai Duduk santai tapi dalam keadaan yang tidak tertidur pastinya ya Karena saya ingin memberikan kamu semacam cara berpikir yang baik Untuk bisa segera menemukan jati diri kamu ya Posisikan diri kamu dengan posisi duduk yang nyaman Kalau sambil tiduran pun tidak masalah Sekarang saya akan langsung membedah pikiran kamu Untuk segera menemukan jati diri kamu Sebenarnya jati diri itu sekali lagi sudah melekat dalam diri kamu. Kamu tidak perlu mencarinya di luar, tetapi yang harus kamu lakukan mencarinya di dalam diri kamu. Nah, caranya bagaimana mas bro? Begini, Sekarang saya tanya satu pertanyaan lagi. Pertanyaan itu simpel Apa sih yang kamu sukai dalam hidup ini? Loh kok dari situ? Bener dari situ. Enak kan? Nggak perlu ribet. Apa sih yang kamu sukai dalam hidup ini? Contoh, Kalau saya tanya, kamu lebih suka baca atau berbicara? Jawaban kamu apa? Jenis musik apa yang kamu suka? Warna apa yang menjadi warna favorit kamu? Tipe orang seperti apa sih yang kamu sukai menjadi seorang teman? Gaya pakaian apa yang kamu sukai ketika kamu lagi pergi jalan-jalan keluar rumah? Kamu itu lebih nyaman di dalam rumah atau di luar rumah sih? Kamu lebih suka sepi atau lebih suka ramai? Nah sebenarnya pertanyaan ini Sengaja saya baca dengan cepat Karena pertanyaan ini pertanyaan umum Nah sekarang gini prakteknya Supaya kamu gak bingung Kamu siapkan dulu kertas kosong dan alat tulis kamu Betul Siapkan kertas kosong dan alat tulis Kita langsung praktek lagi sekarang juga Siapkan dulu ya Nah sekarang setelah kamu menyiapkan alat tulis Dan juga kertas kosong tadi Cara prakteknya adalah begini Sekarang di kertas, kamu tulis kalimatnya harus mirip kayak gini ya Kamu tulisnya gini Saya sejujur-jujurnya adalah orang yang menyukai Nah, kamu tulis gitu Saya sejujur-jujurnya adalah orang yang menyukai Nah, dari situ kamu tambahin sendiri Apa sih yang sebenar-benarnya lo suka? Sekarang saya akan mengajarkan kamu untuk jujur-jujurnya sejujur kepada kertas tadi Kalau kamu pernah menulis diary, anggap saja kertas ini adalah diary Tidak ada seorang pun yang akan melihat kecuali kamu dan Tuhan Kamu tuliskan apa sih yang kira-kira jadi unek-unek kamu Yang kamu suka tuh apa? Yang elu banget itu apa sebenarnya? Kamu tulis yang selama ini kamu suka tapi belum kesampean karena orang-orang sekitar kamu kurang bagus gitu ya Itu apa? Unek-unek keluarin semua di situ Kalau perlu sampai kamu nangis... Kamu curhat securhat-curhatnya di kertas itu... Kamu tulis hal apa sih yang elu banget... Yang selama ini gak bisa kamu keluarin... Kepada orang-orang di sekitar kamu... Karena kamu malu mungkin... Saya kasih contoh ya... Contohnya saya nih... Saya sejujur-jujurnya adalah orang yang menyukai berbicara daripada menulis... Saya adalah pekerja bebas dan saya tidak suka kalau dikontrol sama orang lain Itulah saya Ketika bepergian saya itu suka banget pakai baju yang santai Tidak terlalu modis, tapi enak untuk dilihat Nah, kalau kamu mungkin punya unek-unek sama kantor kamu, kamu juga tulis di situ. Bagi saya, kantor saya itu salah. Bagi saya yang benar itu adalah A, B, C, D, E. Kamu curhat di situ securhat-curhatnya yang menjadi unek-unek kamu sekaligus kamu juga curhat. Apa sih yang elu banget? Kamu banget. Termasuk juga mungkin kamu mohon maaf tomboy. Kamu malu jadi cewek tomboy. Kamu laki tapi kamu kemayu. Kamu malu jadi laki kemayu Kamu tulis disitu bahwa saya merasa bahagia Dengan ketomboian saya Bahwa saya merasa bahagia Dengan kemayuan saya Tidak boleh bohong sedikit pun Jujur, sejujur-jujurnya Lepaskan semuanya Lepaskan selepas-lepasnya Melalui tulisan di atas kertas itu Nah teman-teman Apa yang saya suruh kamu tadi lakukan Itu sebenarnya adalah Pemulihan jiwa Pemulihan jiwa bahwa kamu adalah orang yang sedang saya ajarkan untuk membuka topeng Tapi membuka topengnya bukan langsung kepada orang, tapi kepada kertas yang ada di depan mata kamu tadi ya Jadi kalau kamu sudah praktek, kamu beruntung karena kamu sudah bisa membuka topeng kamu Semakin jujur tulisan kamu, maka dada kamu akan terasa semakin plong ya Semakin lega gitu rasanya tapi kalau kamu mungkin belum mau praktek ya udah enggak masalah ya. Nanti selesai kamu mendengarkan video ini, kamu bisa mendengarkan lagi sambil praktek, ya. Nah, untuk bisa menemukan jati diri teman-teman, tahap pertama kamu harus bisa membuka topeng kamu terlebih dahulu. Barusan kita sudah belajar untuk membuka topeng. Ada loh tahap kedua yang enggak kalah pentingnya untuk kamu lakukan setelah topeng kamu buka, setelah kamu mengetahui apa sih yang kamu suka dalam hidup ini, ada satu hal lagi yang harus kamu pegang untuk bisa menemukan jati diri kamu. Hal apa itu, mas, bro? Hal itu adalah hal yang disebut dengan prinsip bener. Aduh, prinsip topo... Kalau kita bicara prinsip teman-teman, saya jadi inget deh sama salah satu episode Sidul di mana Mandra pernah berantem sama Sidul karena Mandra tidak tahu pengertian prinsip itu apa. Kamu udah nonton episode itu ya. Nah, prinsip itu apa sih Mas Bro? Pengertian prinsip itu pada dasarnya sederhana kok, teman-teman. Prinsip itu pada dasarnya adalah slogan hidup yang kamu bawa sampai kamu mati. Sekali lagi ya, prinsip itu pada dasarnya adalah moto hidup yang kamu bawa sampai kamu mati contohnya begini nih saya pantang korupsi karena saya tidak mau ngasih keluarga saya duit haram nah itu salah satu moto hidup yang biasanya ada beberapa orang pegang dan itu salah satu contoh moto hidup yang bagus itu adalah prinsip atau kalau saya, saya memiliki moto hidup hidup itu tidak rumit hidup itu simple Nah itu contohnya tuh Nah sekarang, moto hidup kamu apa sih? Moto hidup kamu itu yang harus kamu bawa sampai kamu mati Itu namanya prinsip Nah terus mas bro, kalau gua pengen nemuin moto hidup gue gimana? Kan susah mas bro, gak gampang Tenang aja, ada cara gampangnya Cara gampangnya gini Sekarang saya minta tolong Kamu sebutkan satu tokoh idola yang ada di sekitar kamu Bener, saya gak minta macam-macam Saya cuan minta kamu pikirkan Pikirkan aja deh Pikirkan satu tokoh idola yang kamu kagumi Yang ada di sekitar kamu Contohnya Biasanya anak laki-laki akan secara natural Mengidolakan ayah Ketika dia mengidolakan ayah Secara tidak langsung Moto hidupnya si anak tadi Akan sama dengan moto hidup sang ayah Karena dia mengidolakan ayah Bagi anak juga yang mengidolakan ibu, secara tidak langsung, moto hidupnya si anak tadi akan sama dengan moto hidup sang ibu. Nah sekarang tugas kamu, coba deh kamu pikirin, siapa sih orang yang kamu kagumi, gak harus bapak ibu loh, gak harus dari keluarga kamu. Pikirkan satu aja, tokoh yang kamu idolakan, yang ada di sekitar kamu, yang bisa jadi dekat dengan kamu, baik di telinga, di mata, atau mungkin... Orang itu sudah pergi dalam hidup kamu, tapi dia masih ada di dalam ingatan kamu karena jasanya, karena perbuatannya yang mengagumkan hati kamu Kamu tulis namanya di kertas itu sekarang juga Tuliskan namanya siapa Setelah kamu sebutkan idola kamu tadi siapa, kamu sebutkan alasan kenapa kamu mengidolakan dia Kenapa kamu mengidolakan orang yang kamu tulis di kertas tadi Kamu sebutkan alasannya 3 saja Tulis alasannya sekarang Emang kenapa sih mas bro? Kok gue disuruh nyebutin tokoh idola gue Terus gue disuruh nyebutin apa yang gue kagumi dari dia Hubungannya apa? Nah hubungannya begini Kalau kamu bicara soal moto hidup Moto hidup kamu itu sebenarnya berhubungan dengan tokoh yang kamu idolakan Nah kalau kamu bicara tokoh yang kamu idolakan teman-teman, pasti ada dong sikapnya yang kamu kagumi. Misalnya kamu mengagumi bapak kamu, aduh gue kagum banget sama bapak gue, bapak gue tuh udah mau disuap sama orang kagak bisa, jujurnya bukan main. Nah kamu mengidolakan bapak kamu karena ada kekaguman kamu terhadap sikap jujurnya kan? Nah dari sikap yang kamu kagumi Dari tokoh idola kamu tadi Kamu buat moto hidup kamu Misalnya, kamu mengagumi bapak kamu Karena bapak kamu jujur Kamu tinggal buat moto hidup kamu Kejujuran adalah harga mati Buat gue dalam bekerja Gitu, gampang kan? Gampang sekali Nah sekarang yang terakhir, saya punya pesan untuk kamu Pesan saya sederhana Ada dua hal yang harus kamu selalu pegang Dalam hidup ini Yang pertama Jangan pernah memakai topeng untuk alasan apapun Jadilah diri kamu sepenuhnya, seutuhnya Apapun yang kamu sukai, lakukan Apapun yang menjadi jati diri kamu, tunjukkan Lakukan dan tunjukkan Itu adalah salah satu bentuk jati diri kamu Oke mas bro, dari apa yang sudah kita praktekin tadi Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah begini Jati diri itu adalah ketika kamu mengetahui apa yang menjadi ciri khas kamu Kepribadian kamu berdasarkan hal apapun yang kamu sukai Temukan apa yang menjadi kelebihan kamu, karakter kamu, impian kamu, cita-cita kamu Jadikan itu semua untuk peran kamu bagi orang lain Sama seperti saya Terus pegang prinsip hidup kamu ya Jangan pernah dilepas sampai kamu mati Dan jadilah diri kamu sepenuhnya Dimanapun kamu berada Lakukan peran kamu bagi orang lain Mengelalui hal yang benar-benar Kamu banget Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya Dari pagar kehidupan Keep spirit, keep sharing, and keep loving Bye-bye